dengan kita panggil 1,2,3 2 3, bro Broden bersama Pala Pala Selamat, selamat. Why? Wow. ada Tuhan yang esa Aman benar Jangan buat keributan